Ja yeah. Sebekan suatu lagu terbaik Dari Pak Juwangi satu awal jumpa dari kita teman-temanku Sagita dimanapun kita berada memberikan satu simbol rasa hormat yang terbaik sebagai seniman-seniman jandut yang dimiliki Jawa Timur Sagita mewar semuanya dan terimalah salam dari kami salam kita kasih lagunya dari abang Abanggue yang paling ganteng Sane ya Anur Bayat Kediri yang cinta damai Andi!